Pak Joni, selamat, selamat siang Selamat siang Bu Silahkan komentarnya Kayaknya sih saya dengarnya pulak balik ya tentang korupsi s i n i semua lini di Indonesia ini sudah banyak sekali korupsi ya、uh -huh. Bosen kayak dengarnya gitu ya Mungkin, <laughs> mungkin harus ada suatu pemerintahan yang kuat seperti l e e k u a n Yew gitu lah ya Basmi semua koruptor-koruptor gitu seperti Singapur a tadinya juga k otor i t u Tahun 6 0 a m p u u h a n tuh, tapi sekarang udah bagus, nomor dua terbaik tuh, di dunia yang terbersih kepemerintahannya.、Mm -hmm. Mungkin Indonesia masih perlu kali ya adop dari sana kali itu.、Mm -hmm. Oke, makasih. Baik, kasih. Terima, kasih. terima kasih Pak Joni selamat siang, Pak Muadi. silahkan komentar Anda. Komentar saya itu yang korupsi dulu itu diberantas, dimiskinkan lah.、Mm -hmm. Baru ketahuan itu. Itu acam kasih. Baik terima kasih Pak Muadi, Pak Budi, selamat siang. Siang. Komentar anda Pak? Ya, bu gimana kalau mau berantas korupsi berantas korupsi, undang-undangnya nggak pernah dibikin, karena takut anggota DPR n takut senjata makan tuan. Kalau dibikin hukuman mati, nanti kenanji juga, bu. Jadi, gimana? <laughs> sekarang mungkin NKRI udah jadi jadi b e r o b a t PT Indonesia r a ya kalau ibunya udah di b g a public <laughs> jadi dibagi-bagi gitu、baik. jadi kapling-kapling karena negarain terlalu kaya jadi nggak nggak nggak b i s a h a b i s nggak bangkrut-bangkrut gitu、mm -hmm. cuma rakyatnya aja yang miskin ya terima kasih baik